Ya saya kira beginilah, artinya bahawa pada akhirnya memang tergantung pemerintah. Tetapi soalannya kan kita bisa bayangkan kerumitan daripada dua harga. Artinya sama seperti kalau disparitas harga yang cukup besar itu selalu akan merangsang masalah penyeludupan. Nah sekarang pun saya kira dengan ada dua harga bagaimana kontrolnya, kita mesti siapkan orang mengawasi dan seterusnya kan. Nah, ini yang kita khawatir juga nanti seperti sekarang minyak tanah itu kan untuk usaha harus memakai harga yang non subsidi. Seringkali peternak kecil itu pun digerebek polisi karena memakai minyak tanah yang subsidi. Ini kriterianya ini bagaimana ya sekarang terutama orang kecil dan saya kira akan sangat komplikasi lah. saya ini buat tidak mengerti kenapa kok tidak ambil ambil satu jalan saja yaitu naikan harga tapi memberikan subsidi kepada orang yang tidak mampu. Itu kan yang lebih simpel. Sekarang kan menimbulkan, akan menimbulkan banyak masalah baru lagi. Kalau pemerintah mengambil gitu, akan pemerintah harus pikirkan juga nanti efek-efek sampingannya. kan. Tapi Pak, jika harga BBM dinaikkan, akan berdampak terhadap naiknya harga barang-barang konsumsi juga. Ini bagaimana Pak? Ya, tapi sekarang begini. Kalau jelas itu memang pasti akan ada pengaruh. itu Tapi karena itu, seperti sekarang biayanya menjadi tinggi begini kan karena infrastruktur yang jelek. Nah, kalau itu pun ada penjelasan resmi dan segala kita pemangkasa yang biaya-biaya lain tuh ya barangkali juga bisa meredam Tapi akan lebih sehat Sekarang ini kan kenyataan begitu Tapi kenyataan juga barang Siapa yang bilang barang tidak akan naik Karena sebagian besar juga akan naik harga kan Walaupun ada sebagian ini yang Lantas siapa yang bisa menjamin Karena ada dua harga Lantas kenaikan harga juga hanya kompromi Artinya tidak tinggi tapi se-level itu Kan tidak ada juga Malah sekarang itu banyak menimbulkan ketidakpastian Dan dugaan-dugaan itu kan akan terjadi ini, ini, ini, ini. Nah sebenarnya ya paling simpel ya sudah naikkan aja harganya. Kalau memang mau ya secara bertahap supaya tidak berjolak yang langsung. Tetapi bagi saudara, saudara kita yang kurang beruntung yaitu ada subsidi yang langsung kepada orangnya kan. Apakah ada muatan politis atas lambatnya keputusan terkait harga BBM bersubsidi ini Pak? Ya saya kira ini semata-mata politis saja ini kan. Kesakutan saja nanti kan kehilangan popularitas itu. Lalu menurut Bapak, bagaimana cara meyakinkan pemerintah untuk bisa mengikuti saran dari pengusaha maupun pengamat untuk menaikkan harga BBM subsidi? Setiap policy, tidak ada policy di dunia ini yang akan memuaskan 100% masyarakat atau rakyat. Nah, sebagai pemerintah harus menimbang-nimbang kalau saya ambil keputusan ini lebih banyak yang diuntungkan ini yang lebih banyak atau lebih kecil kalau yang menguntungkannya lebih banyak silakan ambil bahwa ada LSM mau ribut dan lain itu silakan saja memang kerjanya mereka kan seperti itu kan bahwa ada oposisi juga tidak setuju ya karena dia oposisi saya yakin kalau dia pemerintah berpikir terbalik dia kan gitu tapi yang paling penting penjelasan pemerintah transparansi dan kedua mau diapakan subsidi yang kita bisa saving ini, yang kita bisa hemat, mau dipakai untuk apa, dan ada deliver untuk rakyat gitu kan, katakanlah pendidikan yang sudah 20% pun dari APBN kita kita lihat aja semerautnya pendidikan kita sekarang kan. Nah ini harus ada juga perbaikan manajemen pemerintah sendiri kan. Itu masalahnya kan. Kalaupun harga BBM subsidi harus naik, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar bisa menerima kenaikan itu Pak? Yang paling penting pemerintah ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan menghemat seperti ini. Jadi hak-hak rakyat, jadi begini jangan ada suatu hal yang menyesatkan bahwa dengan tidak naik biarlah pemerintah berkorban asal rakyat tidak dikorbankan itu kan berpikir terbalik itu tidak benar begitu yang berkorban rakyat juga karena tidak naik BBM subsidi nya kelewat besar sehingga hak rakyat mendapatkan kesehatan lebih baik, pendidikan lebih baik kan jadi terkorbankan itu infrastruktur yang lebih baik. Kalau kita ke desa-desa, aduh itu jalannya minta ampun lah. Artinya memasarkan hasil hasil mereka juga susah. Nah ini yang semua hanya retorika semua yang akhirnya juga orangnya gua tahu bahwa ini tidak benar seperti itu. Jadi asal ada keberanian mengatakan, oke okay, kita naik harga tapi sebagai kompensasi akan diberikan apa saja agar itu akan lebih sehat. Tapi jangan berharap ada polisi yang akan didukung 100% rakyat kita. Itu tidak pernah ada di dunia. Kalau kita mau memuaskan semua orang, tidak ada. Pasti ada yang protes. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.